Ehatalimana jannaballahu wa para pendengar radio Raja Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu kita akan bergabungkan diri dengan Masjid Al-Furqon di Jalan Jurang Kota Bandung untuk kita mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar Asundawi Habtaullah taala langsung dari Masjid Al-Furqon di Jalan Jurang Kota Bandung. <Sessizuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Arsala Rasulullah Bilhuda Walini al-haqwa Ihzirahu an al-Din kullih, walau kariha al-Mushrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, iqraran bihi wa tauheedan. Wa ashhadu anna Muhammadan abu wa rasulu, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam tasliman فَإِنَ أَسْلَقَ الْهَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِينَ هَدْيُّ الْهَمَّدِينَ صلى الله عليه وآله وسلم وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِنْعَةٍ وَكُلَّ بِنْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخوتي في الله Assalamualaikum, baik hadirin yang ada di Masjid Al Furqan ini ataupun para pendengar radio Raja Bandung yang dimuliakan oleh Allah Azza Wajalla. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Riyabus Salihin. Pekan yang lalu, Ahad lalu kita sudah masuk bab doa salat jenazah. Sudah kita terangkan salat jenazah empat kali takbir dan hanya satu rakaat tanpa ruku tanpa sujud. Takbir yang pertama membaca ta'awud, bismillah, dan fatihah secara sempurna dan lebih abdol lebih utama ditambah dengan surat surat apa saja yang mudah bagi kita tapi seandainya kita hanya mencukupkan baca fatihah saja itu pun cukup dan tidak ada doa iftitah pada salat jenazah. Kemudian takbir kembali. Takbir kedua membaca sholawat. Seperti sholawat yang dibaca. Dalam tasyahud. Di dalam sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala al Ibrahim. Inna kahabidun majid. Allahumma barik. Ala, ala, ala Muhammad, ala Alim Haman, kama barat taala Ibrahim, mu ala Alim Ibrahim, illa kahamidu majid. Oleh begitu, karena hadis tentang hal itu sahih. Boleh juga Allah SWT ala Muhammad, ala Muhammad, kama sullayta ala Alim Ibrahim, barik ala Muhammad, ala Muhammad, kama barat taala Alim Ibrahim, illa kahamidu majid. Lalu Takbir lagi yang ketiga Nah setelah takbir yang ketiga Membaca doa yang kemarin sudah kita bahas Allahumma gfilahu warhamhu Wa'afihi wa'afu'anhu Wa'akrim nuzulahu Wa'asih madkhalahu Wa'ansilhu bil-ma'i wa'thazi wal-barab ونقّه من الخطايا كمن نقّيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدر داره وأبدره دار خيراً من داري، وأهل خيراً من أهلي، وزوجاً خيراً من زوجي، وأدخله الجنة وعنده من أذاب النار وأذاب القبر. Kita sudah jelaskan itu, cuma syarahnya yang belum. Doa solat jenazah berisi 15 poin kebaikan. Pertama, makfirah. Allahumma kafir ya Allah ampuni dia. Dia maksudnya si mayat. Berikan makfirah. Sering kita bahas magfirah dua Pertama Tutup aib-aibnya di dunia Tutup kesalahan-kesalahannya Artinya rahasiakan Kesalahan-kesalahannya di dunia Dan ampuni dia di akhirat Jangan engkau adab dia di akhirat Itu makna Allah gfir lahum Itu Makna yang terkandung dalam maghfirah di dunia dan di akhirat. Jadi walaupun dia sudah mati, jangan dibongkar aibnya. Jangan dibuka seluruh kesalahan, dosa yang pernah dilakukan. Dan di akhirat, selamatkan dia dari adab. Itu makna Allah maghfir lahu. Warhamhu dia. Kalau Maghfirah Disandingkan dengan rahmat Maknanya Adalah Maghfirah Lepas Dari sesuatu yang Makruh, makruh itu yang dibenci Yang tidak disukai Seperti dua hal tadi Terungkapnya aib dari dosa-dosanya Dan adat Itu tidak disukai itu maafirat Dilepaskan dari hal itu Kalau rahmat sebaliknya Yaitu Meraih, memperoleh Apa yang disukai, apa yang dicinta Berupa pahala Berupa ridho Allah Berupa surga Beserta seluruh isinya Allahumma kirlahu wa hamuhu Wa'afihi Sehatkan dia Sehatkan maknanya adalah Khusus untuk mayit Sehat aspek Jiwanya Atau rohaninya Atau hatinya Karena kalau badannya Sudah tidak lagi Membutuhkan kesehatan karena sudah Mati Kecuali kita yang masih hidup ketika duduk di antara dua sujud, kita berdoa. Krobigvili warhamni, salah satunya wa'afini. Wa'afini artinya sehatkan ah. Apanya yang disehatkan? Dua-duanya. Dua unsur yang membentuk diri kita, yaitu jiwa dan raga. Raganya sehatkan dari seluruh penyakit. Penyakit jantung, ginjal, paru-paru Dan seterusnya Dan jiwanya juga sehatkan dari syubhat dan syahwat Dari syirik, kufur dan bid'ah Serta kecenderungan kepada maksiat Karena itu yang merupakan penyakit yang menjangkiti seluruh jiwa manusia Sehatkan Itu makna wa'afin untuk orang yang masih hidup minta disehatkan mencakup kedua-duanya Adapun untuk mayit wa afi wa afihi maknanya adalah sehatkan jiwanya termasuk apakah badannya kata Syekhul Thaimin iya maknanya jangan kau timpakan Rasa sakit terhadap badannya Seusai kematiannya dan sampai ditimpa Dengan azab kubur Yang menyakiti badannya Tentu saja juga jiwanya Itu makna Wa'afihi wa anhu Maafkan dia Tadi dikatakan Allahumma gfirlahu Ampuni dia, ini maafkan Apa maknanya? Kalau antara makfirah dengan al-afu disatukan maknanya berbeda. Kalau makfirah maknanya dosa-dosa besar, kalau al-afu dari dosa-dosa kecil. Dosa besar ataupun dosa kecil hapuskan dari diri mayyit Inilah yang dimaksud wa afihi wa akuanhu wa akrimnuzulah. Muliakan nuzulnya. Makna nuzul adalah hidangan. Nuzula min ghafur rahim. Dalam Al-Quran ada. Maknanya, wa akrim nuzulahu, yakni akrim hu'pidiyah fatihi. Mulyakan dia ketika diperlakukan sebagai tamu. Kenapa? Kenapa? Kata sya'lu fa'imin, 'Lain al-mayyita fi dziafatillahi as-salatullah. Iden takwa ila qabrhi. Fa'innah ayakuna fi qabrhi mu'adzban atau mun'amal. Karena mayit berada di dalam jamuan Allah, apabila dia sudah masuk ke alam kuburnya. Mungkin dia diadab atas dosanya, mungkin dia diberi nikmat fa'afrim wa'aqrim nuzulahu mulyaakan hidangannya maknanya berikan nikmat di alam kuburnya di alam kubur ya ada buah-buahan sebagaimana sebuah hadis ketika seorang sahabat meninggal gugur sebagai syahid di medan perang Uhud Nabi menguburkannya lalu Kata beliau, luaskan Kuburannya di areal Kedua kakinya, karena aku melihat Banyak makanan Buah-buahan surga Di sana, di areal kakinya Yang menunjukkan Hadis ini mengisyaratkan Di alam kubur mereka Memperoleh jamuan Makanan, minuman yang memuaskan Ini yang dimaksud Wa akrim Nuzulahu dan luaskan madkholnya Makna madkhol dua Yaitu pertama jalan masuk ketika ke alam kubur Tidak dipersempit, maknanya tidak dipersulit, tidak dibuat menderita Dan yang kedua luaskan alam kuburnya Dan memang Seorang mukmin ketika dia selesai menjawab pertanyaan munkar makir di alam kubur Allah menyatakan An-sadaq wa'abdi Hamba'ku ini telah benar Fa'frisuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah Wabtahu labu baban minal jannah Berikan baginya pakaian dari surga Kasur dari surga dan bukakan Pintu menuju surga, lalu dibukakan, lalu bertiuplah angin surga dan aroma surga ke alam kuburnya. Setelah itu diluaskanlah di alam kuburnya seluas mata memandang. Sekali lagi ini bukan di kuburan, tapi di alam kubur. Wasih hubilma iwasal jwal barat dan mandikan dia dengan air dengan salju dengan embun ketiga jenis benda ini kita tahu air salju dan embun memandikan orang mencuci sesuatu dengan air kita mafhum lumrah biasa tapi bagaimana dengan salju dan dengan embun apa bisa kan gitu ya dengan salju waktu beku kitanya karena salju apa? Dingin, makanya dia membeku embun yang namanya embun pasti juga dingin, tidak ada embun yang hangat kalau air ada yang hangat termasuk mencuci seperti di dalam doa yang fitah Allahumma gsilni In khotoyah kama abilmiftal jwalma iwalbar, mencuci yang lebih bersih dengan air dingin atau dengan air panas. Dengan air panas. Tapi kenapa di sini dengan salju dan dengan apa namanya embun yang pasti dingin? Maka dijawab oleh para ulama. Karena yang dimaksud dicuci di sini, dibersihkan di sini bukan dicuci dimandikan secara fisik tapi secara psikis dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan mengundang azab berupa api neraka yang panas. Dan lawan dari sifat api yang panas adalah air salju dan juga embun. mampu meredam memadamkan seketika nyala api dan merubahnya menjadi sejuk, nyaman, dan dingin oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan mandikan orang ini dengan air salju dan embun bukan dimandikan badannya, raganya secara fisik tapi bersihkan dosa dosanya dengan hal-hal yang bisa meredam panasnya azab neraka karena dosa itu bahkan merubah rasa yang tadinya panas Karena dosa menjadi adem, sejuk dan nyaman. Oleh karena itulah, maka disebut mandikan dia dengan air, salju dan juga embun. Berkata shalawat min wajsilhu yani tuhhirhu min al dunu bil maqwa salju al bara. Mandikan dia, menyucikan dia dari dosa dengan air, salju dan embun. Wadukir asal jawal bared, lianna hu bared. Wadukir ma, lianna hu bhih nabafah. Wadunub ajarana Allah wa iyaqum minha ukuwatu harah. Rnasab ayukranam alma wassal jawal bared. Ayusalubilmah atandil. Ayusalubithal jawal kata saya al-Uthamin, sucikan dia dari dosa dengan air, salju dan embun. disebut salju dan embun karena sifatnya dingin disebut air karena bersifat membersihkan dosa dan kemaksiatan yang semoga Allah memelihara kita dari dosa tersebut efeknya atau azabnya Karena dari api Maka cocok Apabila diredam dengan air Salju Dan juga embun Dengan air teraihlah Kebersihan Dari dosa, dari kemaksiatan Dengan salju Dan embun teraihlah Kesejukan Dan kenyamanan Oleh karena itulah Makna mandikan dia dengan air Salju dan juga embun Itu aspek Sihisnya dan bukan Raganya, tapi jiwanya Dan bersihkan dia Dari kesalahan Sebagaimana dibersihkannya Pakaian putih dari kotoran Disebut pakaian putih Pertama karena itu sebaik-baik pakaian dan pakaian yang paling dicintai oleh Rasul alaihissalatu wassalam kedua bersihnya pakaian sangat terlihat sampai ada titik noda sekecil apapun nampak oleh karena itulah orang yang memakai pakaian putih jauh lebih hati-hati agar pakainya tidak terkotori dibanding orang yang memakai pakaian warna gelap, karena kalau warna gelap kena kotoran ini dan itu nggak kelihatan. Tiga hari dipakai terus rasanya bersih, tahu-tahu gatel lanjut. Tapi kalau yang warna putih rata-rata sehari ganti, bukan karena yang putih itu cepat kotor yang lain. Susah kotor Sama-sama sebenarnya kotornya Cuma yang putih mah Kelihatan Kalau yang gelap mah Tidak kelihatan Mana yang lebih baik Yang lebih baik yang putih Adanya kotoran Menyebabkan Kita berhati-hati untuk Tidak terkena dampak dari kotoran Tersebut Karena kalau kelihatan masih tetap dipakai Pertama kata orang Sunda mah Karunang susah diterjemahkan karena perasaan tidak nyaman gitu ya kedua mungkin kotoran yang nempel tersebut mengandung bakteri tertentu yang bisa menimbulkan penyakit di kulit bentol-bentol gitu ya atau jamur-jamur e, sehingga menimbulkan panu kadas kura koreng dan seterusnya Sehingga bisa dihindarkan, ini sudah kotor, saya gak mau pakai lagi. Berbeda dengan yang gelap, wah ini kayaknya bersih tuh, belum ada kotoran, dipakai terus, baru ada jamurnya di sana. Oleh karena itu disebut warna putih, karena membersihkan warna putih biasanya lebih sempurna dibanding membersihkan warna gelap. Kalau warna putih kelihatan masih ada kotoran, terus. Kalau warna gelap, walaupun ada kotoran, tidak. Tidak kelihatan, ah, sudah cukup satu kucekan juga. Kalau yang putih, sepuluh kucekan. Oleh karena itu, disebutnya warna putih dari kotoran menunjukkan dibersihkannya sebersih-bersihnya. Tanpa... Tertinggal setitik noda pun Pada pakaian tersebut Inilah makna Kenapa yang disebut adalah Pakaian putih. Jadi yang pertama Allahumma firlahu Ampunan Kedua Allahumma rahamhu Rahmat Allahumma firlahu Wa'afihi wa Kesehatan Wa'afu'anhu Maaf Wa'akrim nuzulahu Muliakan hidangannya. Wasiimat kholahu yang keenamnya diluaskan. Terus waksilu bisa bilma ibathar jual barat dicuci. Wanakhi minaqtay kami nakafabul abiyadumina danas. Kemudian dibersihkan. Nah itu yang ke-8. Sekarang yang kesembilannya adalah Allahumma abdil hudaran khairan mindai Ya Allah ganti Bagi dia Negeri tempat hidupnya yang dulu Dengan negeri yang lebih baik Yaitu di alam barzah Ganti kehidupannya di alam dunia Dengan di alam barzah Dalam keadaan yang lebih baik Kita tahu di dunia itu negeri disebut Darul fitnah, Darul mihan Negeri yang banyak fitnah Banyak ujian, banyak godaan, Banyak cobaan Banyak penderitaan Kesulitan Kanyeri, kaperi Geskapangi Larawirang Geskasorang Itu dunia begitu Tidak ada orang yang selama hidupnya tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami kesedihan, kekecewaan, ketidaknyamanan. Tidak ada. Semuanya pasti pasti pernah mengalami. Adapun di alam barzakh ada dua, mungkin menderita terus, mungkin bahagia terus. Di dunia ada bahagianya, ada menderita. Di alam barzah hanya ada dua. Menderita terus dengan adab kubur atau bahagia terus dengan nikmat kubur. Doa Abdul hudaran khairan min dari. Ganti negerinya di dunia dengan negeri yang lebih baik. Maknanya mengisyaratkan di alam barzahnya jadikan sebagai negeri yang baik baginya. Dengan cara memperoleh nikmat kubur dan terhindar dari adab kubur ma wa ahlan khairam min ahli keluarganya ganti dengan keluarga yang lebih baik wa zaujan khairam min zauji juga istrinya ganti dengan istri yang lebih baik sebagian ulama mengisyaratkan hadis ini mengisyaratkan di alam kubur dia memperoleh pasangan sebab adanya doa wa khairan min zauji ganti istrinya yang di dunia istrinya di dunia sudah salihah sudah cantik sudah gelisna kawan tiwanti endahna kabinabina Kemulusan kulitnya mata Di soledad kutu Di seriletumah Ada terjemahan Tapi ganti di alam kuburnya Dengan yang lebih baik daripada itu Termasuk Sampai di surganya nanti Dan Yang menjadi istri di surga Adalah yang juga Menjadi istrinya di dunia kalau istrinya juga sama-sama ahli surga Kalau dijawab eh, Kalau ada yang bertanya Ini pancingan Pertanyaan dari Syekh Al-Uthamin Fa'iqalaqa'in Fa'kaifatakunu khaira min zawzati Wahya wahidah hid dunya. Bagaimana mungkin Istri saya nanti di akhirat Bisa lebih baik daripada istri saya di dunia Padahal itu-itu juga Gitu ya Jawab Khairan min hafis sifat wal jamal Wa gharidah Istrinya sama itu Tapi kondisinya jauh Berbeda, lebih baik Daripada di dunia Karena apa? Karena di akhirat Di surga nanti Setiap Penghuni surga ter, Tertiup oleh angin Angin surga Bertambahlah keindahan fisiknya. Sehingga ketika sang suami pergi meninggalkan istrinya di surga. Maka ketika tertiup angin bertambahlah kegantengan dia. Ketika pulang si istrinya berkata, Demi Allah, engkau jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi. Suaminya pun berkata Demi Allah, engkau pun demikian Engkau jauh lebih cantik dibanding Ketika aku meninggalkanmu tadi Terus setiap Saat bertambah dan bertambah Maka tidak akan ada kejenuhan Tidak akan ada kebosanan Tidak akan ada boring Maka jangan khawatir bahwa kondisi istrinya di akhirat nanti sama seperti di dunia. Aduh, di dunia juga sudah enggak kuat gitu ke surga itu itu juga. Enggak, jangan khawatir Jangan awas berubah berbeda keadaan. Wa jannah wa min adzab qabr wa adzab an Masukkan dia ke dalam surga. Dan Pelihara lindungi dia dari adab kubur dan juga adab neraka. Berisi lima belas permintaan kebaikan bagi si mayat di dalam sholat jenazah tersebut. Semua doa itu wajib ditunaikan secara ikhlas dan penghayatan yang penuh. Apa positifnya Bagi orang yang berdoa Wah enak Dia dong yang didoakan Kita mendoakan kebaikan kepada dia Apa Timbal baliknya untuk kita Pertama Itu ibadah dan berpahal Serta mengugurkan dosa Kedua Itu termasuk Ad bi Bidzahril ghaim Berdoa bi zahril ghaib artinya doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dan itu makbul. Tahu gak sih mayat bahwa dia didoakan oleh orang yang masih hidup di dalam sholat jenazahnya? Tidak, tidak tahu. Dan doa untuk orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut adalah doa yang makbul. Oleh karena itu, kita jangan ngasih-ngasih tahu ke orang. Saya sudah doakan kamu, Tuhan. Nggak perlu. Atau umpamanya, kalau orang safar, orang haji, orang umroh, banyak yang ditip doa ya? Pulangnya jangan ditagi atau ditanya. Saya didoakan nggak di sana. Jangan. Biarkan. Nanti kalau, oh iya dong jelas Tahu gak isi doa saya untuk kamu? Ini, ini. Nanti gak dikabul. Mengurangi kemungkinan dikabulnya doa. ini. Karena diantara salah satu penyebab dikabulnya doa adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Jangan ditagi. Anda doain gak di sana? Jangan, biarkan saja. Didoakan alhamdulillah mudah-mudahan makbul tidak doakan ya sahabat. Semoga deeh. Oleh karena itu jangan ditagih dan kitanya juga jangan laporan. Antum pesan doa ini kan waktu saya haji umrah sudah. Tenang aja. Saya berdoa ketika tawaf, saya berdoa ketika sa'i, saya berdoa ketika di multazam ngadap lock 2 jam. Bohong. Kalau ada orang yang bilang saya ngadop, setengah jam di muat bohong, dusta Mereka di bardol sama ku batu Tempatnya cuma satu yang ingin jutaan bayangkan Baru nempel gini sudah di bedo Jadi kalau ada orang haji atau urodus yang nikmat kosong, setengah malam Tidak ada proyek sampai sajam Bohong itu Tengah malam lebih Lebih penuh kalau umpama ngada vlognya umpama sejam sebelah dua, jam sebelah siang uh, pada waktu musim panas mungkin mungkin di siang bolong musim panas lagi umpama sebab orang ada yang berani di sana karena panasnya. Nah kalau umpama satu jam saya ngada vlog di musim panas jam sebelah siang mungkin. Tapi kalau tengah jam dua jam 1 malam tu oh, sepi, bohong. Ya. Tempatnya satu multazam, yang ingin ngadaplok di sana jutaan, terus bisa setengah jam bohong. Ya, jadi biarkan. Jadi yang kedua, kenapa itu termasuk doa yang makbul doa salat jenazah itu karena mendoakan orang lain tanpa pengetahuan yang bersangkutan. Ketiga Timbal balik keuntungan bagi kita, kita pun oleh malaikat didoakan dengan isi doa yang sama. Tidaklah seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, kecuali di sisinya ada malaikat yang mengaminkannya berkata Amin walakameeslu, Amin dan bagimu seperti isi doamu. Oleh karena itu ikhlaskan dan sungguh-sungguhkan Jangan sampai ini kan isinya Isi doa ini untuk orang lain Tidak perlu khusus amat Mau dikabulmu tidak terserah Tidak ada untungnya bagi kita Jangan, jangan seperti itu Semaksimal yang kita bisa Dari kadar kehusuannya dan keikhlasan Berdasarkan hal itulah Maka doa ini merupakan doa yang lengkap yang komplit memenuhi seluruh yang dibutuhkan oleh si mayit. Tapi ada tapi anehnya selengkap itu doa. Coba apalagi yang dibutuhkan bagi si mayit di alam kubur selain isi doa itu, ampunan sudah dimintakan, rahmat sudah, maaf sudah, sehat sudah e, di apa lapangkan diluaskan sudah dimuliakan uh, hidangannya sudah disuruh dibersihkan dosa-dosanya dari adab sudah dimintakan juga umpamanya rumahnya pasangannya keluarganya yang lebih baik sudah dimintakan surga sudah dimintakan dilindungi dari api neraka dan araf kubur sudah apalagi lengkap Anehnya orang selesai sholat jenazah Rasa-rasanya kurang puas Terus apa lagi? Berdoa lagi dengan doa yang jauh Lebih panjang ya Begitu beres Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri Dari dengan doa Dan itu bisa lebih Panjang Seolah-olah doa yang dia baca Di dalam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu Kurang cukup Eh Kurang lengkap, saya tambahkan gitu ya. Oleh karena itu, ketika kita yang memimpin sholat, begitu beres sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ayo langsung angkat jenazahnya. Orang-orang kaget, ya itu enggak doa. Menegaring gitu sholat jenazahnya, <gif> gitu ya. Nah, karena apa? Mereka mengukur dengan perasaan dan otak. Perasaan yang tak berperasaan dan otak yang kurang mikir. Karena <terlalu> apa? Doa di dalam sholat jenazah itu sendiri sudah lengkap, komplit diajarkan oleh Nabi Aleihis Salam. Inilah hadis pertama yang sudah kita terangkan syarah atau apa namanya faidahnya di pertemuan yang lalu, ya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dari Abu Qatadah. Nya Abu Qatadah sahabat orang Arab, bukan ustadz orang Tasik. Dari Abu Hurairah juga Abu Qatadah dan Abu Ibrahim al Ashhali dari bapaknya. Bapak ini seorang sahabat. Radiyallahu anhum ajmain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah lalu berdoa. Doanya ini dibaca setelah takbir ketiga. Doanya Allahumma ighfir li wa mayyitina wa shoghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fahiyyalal Islam waman tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu Nah ini boleh dibaca di takbir yang ketiga sesudah yang tadi ditambah ini boleh yang tadi sudah terus takbir terus yang keempat bacain boleh juga Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dari Abu Hurairah dan Ash-Hali Diriwayat oleh Imam Abu Daud Al-Hakim Dan Sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim Bahkan berkata Imam At-Tirmidhi Kata At-Tirmidhi berkata Al-Bukhari Bukhari itu gurunya Imam At-Tirmidhi Kata Imam Al Bukhari as sahur riwayat iha dal hadis riwayat al Ashhali riwayat yang paling sahih dalam hadis ini adalah riwayat al Ashhali. Lalu kata Imam Bukhari juga wa as sahur Shayin fil bab hadis Auk bin Malik dan sesahih sahih hadis dalam bab ini adalah hadis Auk bin Malik. Auf bin, an, Auf bin Malik itu yang doanya tadi yang 15 isi permintaan lalu Auf bin Malik menyana, menyatakan hatta uh, tamannaitu an akuna ana dzalikal mayit aku sampai berangan-angan akulah mayit yang sedang disolatkan tersebut itu dari Auf bin Malik Hadis ini sahih Dari hadis ini eh orang terjemahulnya Allahummaghfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampuni baik orang-orang yang masih hidup di kalangan kami ataupun orang yang sudah mati. Sampai di sini sebenarnya sudah mencakup semua orang ya. Tapi ditambah wasogirina wakabirina. Baik yang kecil ataupun yang sudah dewasa. Lebih rinci. Padahal yang kecil yang dewasa juga sudah tercakup dalam yang pertama. Ya. Ketiga, wadhakarina wauntana. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ini juga sudah tercakup wa syahidina wa ghaibina baik yang syahid ataupun yang ghaib yang syahid itu artinya yang ada di sini yang mukim yang ada dalam pandangan mata kami di hadapan kami sedangkan yang ghaib yang ghaib itu yang ada yang tidak ada yang ada tapi di tempat lain tidak kelihatan mungkin sedang safar Mungkin sedang di fasar yang tidak kita lihat karena jauh atau terhalang oleh bangunan, gitu. Itu gaib, bukan bangsa jin setan, bukan. Bangsa manusia juga dan jin muslim juga. Wa wasyihinah wa gaibinah. Baik yang syahid ataupun yang gaib. Allahumma man ahyathum minna, ya Allah. Siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami. Maksud engkau hidupkan tuh, Engkau tetapkan dia hidup selama beberapa waktu lagi. Belum dimatikan gitu ya. Maka hidupkan dia di atas Islam. Dan siapa orang yang engkau wafatkan di antara kami. Wafatkan dia di atas iman. Beda ya kalau hidup di atas Islam kalau mati di atas iman apakah ini nanti tidak bertolak belakang dengan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimin janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam kok di sini matikan Siapa saja yang akan kau matikan di antara kami, di atas iman, bukan di atas Islam. Kalau hidup, di atas Islam. Kalau mati, di atas iman. Nanti ada pembahasan. Allahumma la tahrimna ajarahu. Ya Allah, jangan engkau halangi kami dari pahalanya. Pahala apa? Pahala ngurus jenazah ini. Itu penjelasan. Shalawatulaimin. Dari mulai memandikan, mengkafani dan menyolatkan sampai nanti ketika menguburkan. Walatabtina ba'dahu dan jangan engkau timpakan fitnah kepada kami ba'dahu sepeninggal si mayat ini. Sepeninggal orang yang sedang kami sholatkan ini makna jangan engkau timpakan fitnah kepada kami ay la tudillana ba'da mautihi jangan engkau sesatkan kami setelah kematian orang itu itulah arti dari doa tersebut jadi isinya pertama minta ampunan bagi semuanya lalu dirinci ya Baik yang hidup ataupun yang mati Baik yang kecil ataupun yang dewasa Baik yang laki-laki ataupun hmm. yang perempuan Baik yang ada maupun yang sedang di tempat lain Ada di tempat lain, tapi tidak kelihatan timbul pertanyaan Tadi sudah dikatakan kalau kalimat ini sampai pada Allahummaqfir lihayinawmayyitina ya Allah ampuni kami baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati sampai di sini berarti sudah mencakup semuanya. Tapi ada tapinya. Kenapa dirinci disebut baik yang kecil ataupun yang dewasa, baik laki ataupun perempuan baik yang syahid ataupun yang ghaib rinci ini yang disebut dengan ilhah ilhah teh ngiyer -ya. ilhah teh ngotot ilhah teh merkedaweng ilhah teh yang semaklah semakna dengan itu dengan cara meminta berulang-ulang Baik dengan kalimat yang sama Atau dengan kalimat lain Tapi maknanya sama Dan mengulang-ulang isi doa disunahkan al Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah Rahimahul Al-Lam Kitab Madadijus Salikin Juga Al-Wabir Sayyid, beliau menyatakan diantara perkara-perkara yang menunjang dikabulkannya doa adalah Al-Ilhah Bid-Dua mengulang-ulang isi doanya dan Nabi SAW sering Allahu Allahumma Aghizna, ya Allahumma Aghizna, Allahumma Aghizna Ya Allah beri kami hujan, beri kami hujan, beri kami hujan kalau itu mengulangnya dengan kalimat yang sama maknanya juga pasti sama. Nah, di sini mengulang permintaan dengan kalimat yang berbeda tapi isinya sama, lebih merinci kalimat yang pertama. Ya Allah ampuni kami baik di kalangan yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Sudah sampai di sana itu sudah mencakup laki-perempuan, anak-anak dan dewasa, baik yang ada maupun yang sedang bepergian kan sudah mencakup begitu ya. Tapi lebih rinci lagi dikatakan wasohiri nawa kabirina baik yang anak-anak maupun yang dewasa wasakalina wa untana baik yang laki-laki uh, ataupun perempuan wasyahi dinawaga ibina baik yang ada maupun yang sedang bepergian ah itu dirinci dan ni di dalam berdoa dan ilah dalam berdoa disunahkan dan termasuk salah satu di antara penyebab dikabulkannya doa. Kedua, tadi salah satu isi doa itu adalah wa sahirina wa kabirina. Baik yang kecil, anak-anak, maupun yang sudah dewasa. Disebut anak-anak, Padahal anak-anak mah tanpa harus dimintakan ampunan, mereka tidak punya dosa. Kan belum mukallah. Belum ditulis anunya. Apa namanya? Seluruh amalnya. Rufi al-Qalam an-Salafin. Diangkat kolam dari tiga orang. Kolam yang dimaksud di sana adalah pena. catatan amal. Diangkat. Diangkat. Tidak dulu dituliskan dari tiga orang. Salah satu di antara tiga orang ini wa anisabihi hatayah talima dari anak kecil sampai dia ihtilam sampai dia dewasa sampai dia akil baligh. Nah jadi anak kecil kan tidak berdosa tapi kenapa dimintakan ampunan? Doa atau kasus seperti banyak, termasuk termasuk doa kita suka nggak mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? <tuh> ya <tuh> jelas. Baik salawat, salam gitu, Assalamu alaikum ayuhan Nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh atau boleh Assalamu alaikum Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh ah, Ketermasuk kita Allahumma sholih ala Muhammad Nah sekarang kalau kita tidak bersolawat kepada Nabi Solawat kepada Nabi artinya Ya Allah puji Nabi Di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling Kan gitu ya maknanya Limpahkan keselamatan kepada beliau Kalau kita tidak mendoakan Apakah Allah tidak memuji Nabi Selisalah Ya memuji Apakah Allah tidak melimpahkan keselamatan kepada Nabi kalau kita tidak salah? Tetap melimpahkan. Terus kenapa kita memintakan doa itu? kan seolah-olah bersumah gitu ya. Dijawab, ini sudah pernah kita bahas ketika membahas kitab Bulughul maram ketika bab salawat kepada Nabi di dalam tersyahud. Dijawab bahwa Yang Diincar oleh Setiap orang yang Bersolawat adalah Pertama banyak tuh. Dengan bersolawat dapat pahala Dan gugur dosa Karena bersolawat Berarti melaksanakan perintah Allah Inna wa hau malaikatawi alan ala nabiya Ayuhlaina amur sallu alaihi wa sallim Makan itu, itu perintah Allah Kalau kita laksanakan otomatis dapat Pahala Dan menggugurkan dosa Kedua Efek baliknya Yaitu Siapa yang bersolawat ke Nabi Selesam sekali saja Apa akibatnya? Allah akan bersolawat kepada orang itu Berapa kali? Sepuluh kali Fa innahu man salla alaiya Solatan wa sallallahu alaihi biha ashra siapa orang yang berselawat kepadaku sekali saja akibatnya Allah akan berselawat kepada orang itu sepuluh kali nah ini ini yang kita inginkan dengan berselawat itu bukan karena kalau kalau kita enggak selawat nabi enggak dapat tuh selawat dari salam tapi karena kita berselawat jadi aja dapat enggak begitu bukan itu kita musyawarah atau tidak kepada Nabi, Nabi mah tetap tu mulia, agung, luhur. Demikian juga kita mendoakan orang-orang soleh. Ya Allah umpamanya dalam dalam dalam apa doa tahyat, assalamu ala, hmm. apa assalamu ala, assalamu ala Nabi As orang asalamu ala Tibadillahi asalamu As alayna waalaikumussalam semoga juga keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kalau kita tidak mendoakan begitu bagi orang-orang yang soleh, Apakah orang soleh nggak dapat keselamatan? Oh, dapat. Dapat dari mana? Dapat dari kesolehan mereka sendiri gitu. Dapat dari kesolehan mereka sendiri. Kalau orang sudah dapat keselamatan, ngapain tuh kita minta selamat lagi? Nah, pertama, maknanya tambah. Yang kedua, efek balik. Siapa orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu, malaikat akan mengaminakannya dan mengatakan, wala kamizluh, kamu pun se uh, semoga memperoleh seperti isi doa kamu. Begitu. Oleh karena itu, walaupun anak kecil belum punya dosa, tetap kita mintakan ampun. Nanti ada malaikat yang mendoa mengaminkan dan waladhamidlu bagimu seperti isi doa yang kamu minta. Nah ini yang kita incar, ini yang kita cari. Gitu ya. Inilah yang kedua. ketiga. Tadi disebutkan ada perbedaan apabila ada orang yang akan kau tetapkan masih hidup Hidupkan dia di atas Islam Tapi siapapun orang yang akan kau wafatkan, wafatkan dia di atas iman Kalau Islam dan iman disebut secara terpisah sendiri-sendiri Islam disebut sendiri iman disebut sendiri maka makna Islam dan iman di sana sinonim apa arti sinonim teh sama maknanya Islam adalah iman dan iman adalah Islam mencakup ya lahir ya batin ya amalan lahir ya amalan batin contoh umpama Allah berfirman qad aqlahal mu'minun Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Hanya mukmin yang disebut tidak tidak disebut Islam. Tapi ciri orang mukmin itu mencakup amalan lahir dan amalan batin. Alladinahum pisolatim khashiun. Ini batin. Orang yang khusyuk dalam solat. Walladinahum anilagui muaridun. Ini lahir apa batin? Lahir. Orang-orang yang Berpaling dari hal yang sia-sia. Ini amalan lahir, amalan badan. Walladzina hum liz zakati fa'ilun. Ini amalan lahir amalan batin? Bisa dua-duanya. Sebagian ulama menyatakan walladzina hum liz zakati fa'ilun maknanya orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Zakat di sana maknya, maknanya tazkiyatun nufus. Kenapa? Karena ayat ini ayat makkiyah. Turunnya di mana? Di Mekah. Sedangkan kewajiban zakat turunnya di Madinah. Belum ada kewajiban zakat tapi sudah ada keterangan walladzina hum lizakati fa'ilun. kan belum ada perintahnya zakat juga. Sebagian ulama menyatakan maksudnya membersihkan jiwa. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara menjaga faraj faraj. Para ulama ahli tafsir menyatakan setiap ayat yang menjaga faraj maknanya menghindarkan diri dari zina. Kecuali ayat ini. Ayat ini maknanya tidak diobral. Tidak diperlihat kepada siapapun kecuali ila ala azwajihim aw ma malakat saymanuh kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya yang dimilikinya fa wa irum malumin maka kepada kedua orang ini mereka tidaklah tercela kalau diperlihatkan saja haram terlarang apalagi lebih daripada itu gitu ya Apalagi lebih daripada itu seperti berzina dan yang lain-lain. Nah ini amalan lahir apa batin? Amalan lahir. Jadi iman mencakup ya amalan lahir, ya amalan batin apabila dia disebut menyendir. Al-Anfal ayat 2 menyatakan, Innamal mu'minunan ladhina ida dhukirallahu Wajilat kubuhum. Wajah tuliat alaihim ayatu zaddat sum wa ala Rabbih mietawakkilun. Aladin yuqimun assalah. Wamma rizqnahum yufiqun. Nah, orang-orang mukmin adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati. Ini amalan lahir apa? batin? Batin. Bila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya bertambah keimanan. Amalan batin dan hanya kepada Allah mereka bertawakal amalan batin. Terus berikutnya orang-orang itu juga mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki. Ini amalan apa? Lahir. Jadi kalau iman disebut mengendiri tanpa digandengkan dengan Islam maknanya sama, yaitu amalan lahir dan batin dua-duanya. Tapi kalau iman dan islam Menyatu dalam satu kalimat Atau dalam satu konteks Pembahasan walaupun kalimatnya Berbeda tapi dalam satu konteks Pembicaraan maka maknanya Beda Iman artinya hanya amalan Amalan batin Islam Hanya amalan-amalan Lahir saja Nah contohnya hadis Jibril Hadis Jibril itu kedatangan Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang hitam rambutnya dan putih pakaiannya, ya tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya dan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengenalnya. Lalu bersikap akrab dengan Nabi, selsa meletakkan dua lututnya di atas dua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyimpan kedua tangannya di atas kedua paha Rasul Sallam lalu berkata. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam Hai Muhammad, sahabat terangkan kepadaku tentang Islam Dia jawab Jawaban Nabi tentang Islam, semua amalan lahir Mengikrar, Mengucapkan dua kalimat syahadat Salat, zakat, sahum haji Semuanya itu lahir Saddaq tak benar engkau Sekarang Akhbirni anil Iman, coba terangkan kepada aku Tentang iman Dijawab semua jawaban tentang iman Semuanya amalan batin Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada kitab, Iman kepada para rasul Iman kepada hari akhir dan Iman kepada takut Ini semua amalan batin Karena apa? Karena ketika menerangkan Ini Dua istilah Islam dan iman dua-duanya disebut dalam satu konteks pembahasan. Makanya Maknanya beda. Islam hanya amalan lahir, iman hanya amalan batin saja. Lihat tuh surah Al-Araf ayat yang ke 14 Qalatil Al-Araf ayat Lam tu'minu empat belas. Aslamna walaamma yadkhulul imanu fii sulubi Datang Arab Badui, Arab Badui itu karakternya itu belak blakan belak blakan Ke dinding-dinding kelir kata orang Sunda mah Tidak berbahasa basi. Saceplakna we, mau enak mau tidak. Qalatil a'rab, telah berkata orang Arab Badui, "Amana, kami sudah beriman." Tuh gitu, pede. Qul, katakan oleh Muhammad, "Lam tu'minu kalian belum beriman walakin qulu aslamu," tapi katakan oleh kalian, "Kami sudah Islam." Sudah Islam tapi belum iman. Wala mayadkhulul iman fi Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Maknanya orang Arab baru itu baru amalan lahiriahnya saja Salat iya, saum iya, shodakoh iya, duduk di majelis ilmu iya Amalan-amalan lahirnya iya, tapi amalan batinnya Allah lebih tahu Belum masuk ke dalam hati Jadi kalau Islam dan Iman dua-duanya disebut maknanya beda Islam hanya aspek lahir, Iman hanya aspek batin Termasuk dalam doa ini Ya Allah, siapa saja orang yang kau hidupkan di antara kami Hidupkan dia di atas Islam Tapi siapa saja orang yang akan kau wafatkan di antara kami Wafatkan dia di atas iman Berkata Al-Hafidh Ali Al-Hakami Di dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Kabul Bab ini perbedaan Islam dan Iman beliau mengutip hadis ini hadis Sahih riwayat Imam uh, at tirmidzi ini menyatakan kenapa kalau hidup di atas Islam kalau mati di atas Iman karena setelah mati dia tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan lahiriah tidak ya. bisa sholat, sahum, haji dan seterusnya yang bermanfaat satu-satunya yang amalan hatinya aja imannya aja Adapun ketika hidup, ya dia mampu melakukan apapun sholat, saum, haji, jihad tolabul ilm, infak, sadaqah ta'awun alal biru, wattaqwa silaturrahmi, dan seterusnya nah makanya selama hidup maka hidupkan dia di atas islam, artinya Jadikan Islam itu Teraplikasi dalam kehidupan Tapi pas mati Matikan dia di atas iman Karena setelah mati Tidak ada lagi amalan lahiriah yang bisa Dia lakukan dan satu satunya yang Bermanfaat hanyalah amalan batinnya itu keimanan Dari hadis ini Syekh Salim menjelaskan Setidaknya ada empat faedah Pertama Jawazud du'a lil ahya wal amwat Hadis ini menerangkan dibolehkannya berdoa Bagi yang orang yang hidup dan bagi orang yang mati Tapi doa kebaikan Kalau disebut ad lahu Berarti kebaikan Tapi kalau doa alaihi berarti doa keburukan Jangan sampai ada umpah kita kedatangan Sheikh orang Arab, kita minta doa Ya Sheikh uh, Un'ulloha alayya Apa-apa <laughs> saja? Wah itu berarti ya Sheikh Doakan keburukan bagi saya Bukan alayya Tapi li, un'ulloha li Penggunaan li dengan ala jauh berbeda Hanya satu Satu kata Yang sangat pendek Merubah makna. Jadi pertama hadis ini, jawazud du'a lil'ahya walamwad. Li, bukan ala. Bolehnya mendoakan baik orang yang hidup maupun orang yang sudah mati. Kedua, al-khayru kulluhu ayyamu talmaru alal iman wa ayyahnya alal islam. Kebaikan itu seluruhnya adalah, ya, terletak pada, kalau seseorang mati mati di atas iman, kalau seorang hidup hidup di atas Islam. Ayat yang menyatakan wala tamutunna illa waantum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati di atas Islam. Islam di sana tidak disandingkan dengan iman. Jadi Islam di sana mencakup makna iman juga. Amalannya lahir ya batin, lahirnya iman, uh, uh, lahirnya Islam, batinnya juga iman. Ketiga, <tuh> istihbabu du'a al-abdi. Ayuslihallahu dhahirahu wa batinahu wa ayyumiitahu ala khairi halin. Hadis nah, ini tuh, hadis ini pun menerangkan Disunahkannya seorang hamba berdoa agar Allah memperbaiki lahirnya dan juga batinnya. Lahirnya ya perlu diperbaiki, dalam arti supaya sehat, dalam arti juga supaya enak dipandang. Rambut jangan dibiarkan acak-acakan. Seperti apa? Seperti setan, ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju juga jangan dibiarkan kararusut bararrel bararrel apa <guruh> barrel nah, gitu nya atau kancing bajunya nggak pas gitu nya bukan pasangannya akhirnya pasengsok <guruh> kerahna gitu nya jadi tikelkan kalawan rapi ninggalin aja sarap sih nyaman nggak enak gitu. Kita sudah pernah bahas tentang apa namanya memperhatikan penampilan fisik. Tuh harus kayak wanita tuh yang lagi jetek gitu ya. Itu penampilan fisik di, di, di, di, diperhatikan benar. Ada jerawat kecil di pipinya, nangis dia, panik gitu ya. Ah sayangnya Banyak orang yang lalai Dari memperbaiki Keadaan batin Kita ada sedikit Keluhan umpamanya Secara fisik, khawatir ini penyakit Jangan-jangan berbahaya, langsung check up Langsung ke dokter Gitu ya, sedikit umpam Ada jerawat, langsung ke dokter kulit Sedikit umpam ada panu di sini Wah kelihatan banget, cepat-cepat Mencari obatnya gitu kan Panik dia Tidak mau sakit secara fisik Tidak mau kelihatan Buruk secara fisik Itu bagus gak? Bagus, harus begitu Tapi lakukan ini Lebih hebat lagi Kepada keadaan batin Keadaan batin harus jauh lebih baik Daripada keadaan fisik Lalu berdoa Berdoa seorang hamba Allah, Semoga Allah Mengislahkan lahirnya dan batin Batinnya jangan lupa Dan Disunahkan juga untuk Berdoa kepada Allah Agar Allah mewafatkannya Dalam keadaan sebaik-baik keadaan Dalam keadaan husnul khusus Coba banyak-banyak Ya Allah, janganlah engkau wafatkan Aku melainkan wafat Dalam keadaan Islam Janganlah engkau wafatkan Islam Dan sunnahnya Janganlah engkau wafatkan aku Melainkan wafat dalam keadaan Tidak punya hutang dan tanggungan Janganlah engkau wafatkan aku Kecuali wafat Sebagai seorang syahid Di jalanmu Mintakan kami kepada Allah SWT eh. Terakhir At-tahdir Min amnil mar'i Alal nafsi min adami al-inqilab mimma huwa fihi min al-khair bal alaihi ayya sallallaha sahabat uh, dawman ala al-iman hadis ini berasih-berasih tahdir tahdir itu wanti-wanti loh warning larangan dari apa? dari seseorang merasa aman dari berubahnya keadaan di akhir kehidupan. Wah, saya kan rajin ngaji. Gitu ya. Saya juga kegiatannya hanya keluar masuk masjid majlis taklim. Kawan-kawan saya semuanya juga ahli ibadah tenang. Akhir hayat saya pasti baik. Jangan. Amanlah. Surga di tangan. Wah itu jangan. Hebat banget. Jangan. Jangan merasa aman Tapi mintalah kepada Allah Agar kita diistiqamahkan Hadis Menyatakan ada orang yang Dari muda Dari kesil ibadah Terus di akhir hayatnya belot ya Dan mati dalam keadaan Buruk su'ul khatim Ayat Ada juga yang menyatakan begitu Kamasali syaitani Idh qala lil insanik Fir, fala ma kafarakal, inni bariu minka, inni aku takut Allah Contohnya seperti setan ketika dia berbicara kepada seorang kuburlah kamu. Ketika orang ini kubur, setan berkata, aku berlepas diri dari kalian, dari kamu, aku juga takut kepada Allah Rabbal Alam. Ayat ini berkisah tentang Rahim. Yang sejak kecil beribadah Intensif terus Teka goda Kudodoja Teka bawa Kusaka bak-kaba Kalinduan, tegedak kaanginan, teluntur Kuibun, telah asku panas Ini adalah terus, tapi kenapa Di akhir hayatnya dia sujud kepada Syaitan Nah syaitan, mereka yasa. Berbagai macam tipu daya Diterapkan, berhasil Sampai di akhir hayatnya Setan menyuruh dia untuk kufur Lalu di diataapi kufur Lalu hukuman mati Kepada orang itu dijalankan Dalam keadaan sujud kepada setan Ini yang dimaksud dengan Kamatali syaitan insani kufur Kalam maka fara inni bari ummingka inni Akhavulloha rabbal alami. Fakahna akibat akibatnya, anhuma kurnari khalidin fiha, dan itu jazauballah. Oleh karena itu, tetap kita minta istiqamah kepada Allah Azza Wajalla, minta agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhir hayat sehingga kita pun masuk ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh curahan rahmat ampunan dan ridho Allah Azza Wajalla. Ikhwan cukup sampai di sini saja Dan sisa waktu yang ada Kita gunakan untuk Tanya jawab Bagi Ikhwan dan Ahwat yang Berniat mau umroh Untuk bulan Januari tanggal 19 saya ada jadwal umroh Bagi yang punya minat Dan ingin informasi tentang umroh tersebut Dipersilakan untuk menghubungi saya langsung Ya Bolehkah mendoakan mayat dengan bahasa kita sendiri? Boleh Kalau kita enggak hafal, enggak bisa bahasa Arab Boleh bahasa kita sendiri Kumpama ibu kita meninggal gitu ya Doakan ya Allah ampuni ibu saya Luaskan di alam kuburnya Amankan dari atap kubur Beri nikmat kubur Dan seterusnya boleh ya <tuh> Bolehkah wanita berziarah kubur sendiri? Boleh Aisyah juga melakukan itu. Kita sudah bahas dibolehkan wanita berziarah kubur asal, pertama tidak terlalu sering, yang kedua dijamin dia tidak akan meratap di sana. Selama di jalan aman dan di kuburannya juga aman dari ikhtilat, aman dari ikhtilat. Boleh enggak wanita sendirian ziarah kubur malam-malam tengah malam ke kuburan? Mengatakan itu enggak itu sian <tuh>, Akwan Ustadz Barinaros Ma enggak Apakah ada dasarnya Ritual ngolongan pasaran Tidak ada, ini hurafat Ini kepercayaan yang diambil Dari animisme Dan dinamisme Jadi orang yang meninggal Ketika digotong Di depan rumah mau dikuburkan Anggota keluarganya itu harus Ngolongin dulu pasaran Apa Uh, maksudnya maksudnya kata mereka biar gak inget kepada yang mati, ternyata tetap aja meraung-raung, ya. gak ada manfaat ditambah dengan adanya keyakinan yang bafil seperti, tidak ada itu bukan dari ajaran Islam ritual mencuci muka dan air bekas memandikan merah, enggak gak boleh, itu bahaya loh, itu berpenyakit nanti berpenyakit Hukum membaca novel dan sejenisnya Dan hukum mengajarkan haram Tidak boleh Karena novel umumnya fiktif ya? Dan menulis cerita Fiktif adalah dusta Berdusta artinya berbicara Atau menuliskan sesuatu yang tidak ada dalam realita Itu dusta Jadi menulis kisah-kisah fiktif Masuk ke dalam hukum berdusta dan dosanya sama dengan dosa berdusta. Bolehkah membeli barang elektronik tanpa membayar bea cukai kepada pemerintah atau dikenal dengan black magic, miti, <lituh mumen> black market, <lihat> black market, BM istilahnya, BM. Tanpa win Iya, pada asalnya Hukum syari'i dibolehkan Karena apa? Karena black market itu Hanya untuk Menghindari apa? Pajak Dan pajak tidak dibenarkan Dalam Islam Menghindarinya boleh Secara syari'i Tapi kalau menghindarinya Bisa menimbulkan madarak di dunia Iya, apa boleh buntut bayar aja. Bukan karena menganggap itu halal tapi dalam rangka menghindarkan apa? madarat yang itu. Kalau umpama kita nanti eh, apa namanya? membeli barang-barang black market, ya. Secara syar'i tidak dosa, tapi kalau menimbulkan madarat berupa kita ditangkap karena dianggap dituduh penadah, penadah Barang yang dianggap ilegal Terus kita dipidana ya jangan Terus umpamanya kita Punya usaha eksim Kemudian harus bayar pajak Bayar, kalau enggak apa Pertama enggak bisa masuk atau kita dipidana Atau kita harus nyuap dan seterusnya Maka jangan bayar Bukan karena mengapa itu halal Tapi untuk menghindarkan Mabarak kita punya motor, punya mobil ada pajaknya? ada, coba jangan dibayar yang malah dong, sama tapi <gif> apa akibatnya? pas saya razian dia waktu ke polisi saya tahu yang saya <hunggul apa> madarat matanya, dan madaratnya tidak kecil loh, besar ya. jadi bayarlah Ustad Ustad halo saya mau tanya, apa di zaman Rasul S.A.W. ada kasus kesurupan penyihiran? Ada penyihiran bahkan salah satu korban serius Nabi S.A.W. Hadis sesuai dan tidak boleh diingkari hanya karena husnudon kepada Nabi. Husnudonnya wajib tapi itu husnudon yang tidak terlaku real Nah, dan itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi sedikitpun, karena tidak berkaitan dengan suman beli. Sama aja dengan Nabi disakiti oleh orang, orang kafir, sakit, sakit hati enggak? Sakit hati. Sama aja dengan dengan berdarah. Darah. Ketika perang Uhud juga empat gigi Nabi tang. Nggak ya, boleh kita kata Oh mas. Kok naha getihan. Enggak ada hubungan antara ma'sum dengan getihan dengan berdarah. Katanya ma'sum tapi kok enggak makan dengan lapar. Enggak ada hubungan antara lapar dengan ma'sum. Katanya ma'sum tapi kok lupa. Nabi pernah lupa dalam urusan dunia atau dalam urusan agama? Agama dalam sholat Nabi lupa yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, yang harusnya ada tasyahud awal terlewat. Itu tidak ada hubungan dengan maksum tidaknya. Itu sisi kemasuk kemanusiaan Nabi. Bah Nabi manusia biasa. Kata beliau, Inna ma'ana basarum iflukum ansa kamatan saun faida nasitu Aku manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa ingatkan, tidak boleh. Oh, maksud tapi lupa. Tidak ada hubungan. Itu manusiawi termasuk kalau yang menyakitinya bangsa jin bisa kena? bisa melalui kerjasama dengan dukun tertentu tapi lupanya Nabi menjadi penyempurna syariat Islam, dengan lupanya Nabi lahir syariat sujud sahwi coba kalau Nabi dulu tidak pernah lupa sementara umatnya Lupa, kalau Nabi dulu tidak pernah lupa, tidak ada syariat sahijah sahwi, Kita hanya lupa, bingung. Aduh, tadi tidak tahu saudara awal. Alu, kumaha dah? Kami bingung ya. Tapi begitu ada kasus itu, oh tenang. Nabi jika dulu begitu tenang, ada sahijah sahwi. Uang. tidak ragu kita. Ya, dengan tersihir Nabi sempurnalah Islam. Karena dengan adanya kasus tersihirnya Nabi lah. Ketetapan syariah tentang tata cara pengobatan orang yang kena sihir yang syariah. Oh, di kalangan kita ada yang kena sihir. Oh, Nabi juga dulu pernah kena. Dan ada caranya. Nah, sempurna Islam ini. Oleh karena itu ya, di zaman Nabi ada sihir dan ada kesurupan. Kata Ibn Abbas, mau gak? Aku tunjukkan kepada kalian. Hal adullukum ala imra'atin min ahlil jannat. Mau gak aku tunjukkan kepadakan seorang wanita ahli surga? Kata murid dunia mau. Hadil mar'atul saudara. Tuh. Ada wanita yang hitam itu. Dulu dia pernah datang kepada Rasul S.A.W. Dia berkata, Ya Rasulullah, ini asra' wa ini atakasyaf. Wahai ya Rasulullah, aku asra'. Asra' itu terkena penyakit sorak. Sorak itu maknanya salah satunya kesurupan. Mana lain epilepsi. Karena gejalanya kan sama ya, mirip. Dan kalau aku kamu suka terbuka aurat. Coba doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa kata Nabi? In syi'ti sobarti walakil jannah wa in syi'ti da'autulloha ayyashfiyan. Kalau kamu mau, kamu tetap sabar. Bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Apa wanita ini jawabnya? Asbiru ya Rasul, saya sabar. enggak perlu didoakan sembuh. Dan seterusnya, jadi ini menunjukkan, ya ada fenomena kesurupan di zaman Nabi Salsam. Ustadz. Ya, silakan. Iya. Ada pertanyaan dari pendengar roja Dari Rashid di Ngampra Ustaz. Apakah orang yang syahid bisa berwasiat Kepada orang yang hidup di dunia Orang yang sakit Syahid Oh syahid bisa Berwasiat Iya uh, Iya. Setelah mati atau sebelum matinya Baik <tuh> <tuh> Kalau orang perang, luka, sebelum mati dia wasiat. Sebentar lagi saya mau matikan. Sebab jantung saya sudah tertusuk. <tuk> Utamanya ya. Ada waktulah dua menit. <tuk> Tolong saya wasiat. Boleh. <tuk> itu pertama. Kalau masih hidup. Setelah itu kemudian mati sebagai syahat. Tapi kalau dia sudah mati. ya Sudah mati. Dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Sudah nggak bisa berwasiat apa apa. Walaupun dia mati syahid. Jangankan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berkomunikasi setelah meninggal. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku saya ketemu mbah saya yang sudah mati, dia menjelma berjubah putih ngomong ke saya ngomong gini-gini, maka dia tertipu oleh siapa? Syaitan la alaihi alai. Syaitan bisa menjelma sebagai orang yang sudah mati. Nah, mengaku bukan orang mati kemudian menjelma menjadi bayangan menampakkan diri di dunia keluar dari alam kubur. Kalau orang bisa keluar dari alam kuburnya maka pertama kalau dia orang mukmin ngatain keluar di alam kubur? Kalau eh, kalau di alam kuburnya? Memperoleh nikmat kubur di sana seluas mata memandang di sana ada makanan buah-buahan di sana ada isri, ada nikmat kubur ngapain ke dunia coba betah di situ tu. Kedua kalau dia orang kafir atau durhaka yang apa yang diadab di alam kubur terus bisa keluar ngapain di sana kabur aja sudah ya tidur di hotel gitu bintang tujuh. Kalau bisa keluar dari alam kubur Orang-orang yang di alam kubur Kalah labur Oleh karena itu Kalau ada orang yang ngaku Saya bertemu mbah saya sudah mati itu Sudah mati baru seminggu Dia datang ke saya berjubah putih Berjawab ya Pakai itik gitu ah, Dia tertipu itu setan Menjelma sebagai kakeknya ya. Allahuakbar Pusat apabila seorang ahwat diceraikan suaminya Karena tidak taat kepadanya Apakah ahwat tersebut wajib Diantarkan ke rumah orang tuanya Atau biarkan pulang sendiri Mohon penjelasan Kalau <laughs> Kalau di luar kota yang mengharuskan safar Ya, antar Tapi begini, ketika diceraikan Tidak langsung misah Selama masa idah si istrinya tetap berada di rumah suaminya Selama masa idah Dan kalau selama masa idah sudah diceraikan itu suaminya mati Istrini masih tetap dapat warisan dari harta peninggalan mantan suami Karena masih dalam masa idah Masih masa dibolehkannya apa? Rujuk Allah berfirman dalam surah At-Tolak Ya ayuhan Nabiyu Iza tolak tumun nisa'a fatalliquhunnal iddatihina wahsul iddah la tukhrijuhunna min buyutihina wala yukhrijna illa ayyatina bifahisyatin bain ay nabi kalau kamu mau sebaikkan istri-istrimu maka tetapkan masa iddah hitung terus la tukhrijuhunna min buyutihina jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka wala yukhrijna jangan juga dibiarkan keluar illa ayatina bibahsyat inbasyat bifashihat bayna kecuali kalau wanita itu melakukan perbuatan yang nyata-nyata keji ya silakan usir. Tapi kalau enggak tetap selama masa idah di rumah suami. Nah, nanti kalau ternyata masih menyatu, boleh buka aurat biasa, bisa menyajikan makanan kalau ternyata ya 3-4 hari ternyata suami menyesal dipikir-pikir istri saya sayang banget kalau bisa merorang gitu ya akhirnya dia kemudian melakukan hubungan lagi dengan istrinya otomatis itu rujuk rujuk adalah istilah kembalinya seorang suami ke istri yang sudah dicerai dalam masa idjah rujuk berarti sudah satu cerai, satu rujuk sudah baik rujuknya dengan omongan kita rujuk aja ya saya misal Afan kemarin ya udah walaupun tidak berhubungan ya tapi kalau umpamanya tidak ngomong tiba-tiba gapuk saja <guluh> itu rujuk walaupun nggak ngomong itu rujuk jangan sampai setelah itu setelah beres jangan anggap itu rujuk ya <guluh> kebangetan ngapain itu kalau gitu Berarti sudah satu talak, satu rujuk. Besoknya berantem lagi. <curai> cerai lagi. Berarti dua cerai, satu rujuk. Malamnya rujuk lagi. <curai> Berarti sudah dua cerai, dua rujuk. Ingat, jurus terakhir satu lagi. Jadi dihitung masa Masaida sejak keluarnya talak itu. Bukan sejak dicerai pertama, bukan. Nah, kalau ternyata setelah malam itu Rujuk lagi besoknya Berantem lagi, cerai lagi Berarti tiga kali Talak, sudah gak bisa rujuk Keluar istrinya Keluar Gak bisa lagi rujuk Kecuali istrinya harus Dinikah dulu oleh Laki-laki lain, lalu cerai lagi Tapi tidak ada rekayasa Gak boleh ini sekedar Taktik aja kamu nikah itu mantan istri saya, ya. Besoknya ceraiin lagi, tapi jangan di tanggal acar, awas ya. Tidak boleh itu namanya muhalif dosa besar, ya. Itu harus harus uh, normal nikahnya biasa. Nah, kalau setelah umpamanya talak satu, selama masa idah terus bersatu, dan sampai masa idah berakhir tidak rujuk. Maka setelah masa Sa'idah berakhir Keluar si istri. Sebelum hari terakhir Antarkan ke orang tuanya kalau apa Pertama kalau Safar, kedua ya harus ada basa basi lah, mintanya kan baik-baik Ya, nah, bilang ke orang tuanya Bapak, Ibu Kami sudah bercerai Sudah tiga kali Atau sudah tidak ada kecocokan lagi Baru sekali ya, baru sekali Sudah tidak ada kecocokan lagi ini saya serahkan, sudah talak. Sudah ini bukan suami istri lagi, maka si istri itu wajib berhijab dari mantan suami. Kalau sudah habis masa, entah. Setelah itu, berlalu sebulan dua bulan, timbul lagi kekangenan kepada mantan istri. Istri juga begitu, namun terus. Mulai di SMS. Ukti. Sekarang mau ukti, apa kabar? Sibuk kalau wongan enggak <tuna> Ternyata gayung bersambut Batu turun Kesik naik Gitu tanya Arisman mangger, <tuna> Itu purun Ya daik pun pepenak masak matak seger Akhirnya Mau kembali nikah Boleh tidak Boleh tapi harus dengan akad yang baru Pernikahan baru Ada wali, ada Ijab kabul, ada dua saksi Dan ada mahar Karena belum tanah tiga baru satu Boleh kembali Namanya bukan rujuk, tapi nikah baru Dan setelah nikah baru Maka dianggap Belum pernah cerai karena ini Nikah kedua, nikah pertama sudah bubar Walaupun orangnya sama itu-itu juga Dan dia tetap punya jatah Tiga kali talak lagi seperti itu, wallahu aalam bissawab. So anak ingin bertanya soal bab salat, oh, bab salat. <laughs> Jika kita masbuk dan ada beberapa orang masbuk di sebelah anak, kemudian jamaah utama telah salam, saat iftidal masuk di masbuk di sebelah anak mundur menisbahkan imam ke anak dan karena dan mereka mengikuti anak mohon daya tentang hal itu tidak ada dalil tentang hal itu tidak ada estafeta berjamaah mestinya sholatlah sendiri-sendiri tapi kalau dia ternyata bermakmum kepada kita ya sebodoh amat jangan sampai dilarang eh, sendiri-sendiri aja. batal apakah dalam satu masjid boleh ada Berapa jamaah sholat Kalau sholat fardu gak boleh Harus semuanya merujuk Ke imam roti Ya Kecuali kalau umpal pertama wujudnya besar Yang kedua Masjid itu masjid yang tidak ada imam tetap Boleh ada beberapa jamaah Walaupun dalam waktu bersamaan Asal tidak saling mengganggu di sini Atau sholat tarawih Berjamaah di sebuah masjid besar Sana ada jamaah, sini ada jamaah dan bacaannya tidak saling mengganggu Karena besarnya Dibolehkan Tapi kalau saling mengganggu Maka tidak boleh karena berkata non pamai yang, yang yang, yang terbang, yang terbang, Imam yang terbang, Pertama Yang saya ungkapkan Tidak ada estafeta berjamaah Dan tidak ada jamaah Kedua di satu masjid yang ada imam rawatib di sana pendapat yang menurut, menurut pribadi saya yang roji apakah semua ulama sepakat enggak ikhtilaf termasuk Syekh bin Baz rahimahullah membolehkan ada jamaah kedua ketiga di satu masjid yang di sana ada imam rawatib dan membolehkan estafeta berjamaah berdasarkan keumuman hadis shalatul jamati afdalu min shalatil fardhi bisa 20 derajat ikhtilaf para ulama ya jadi kalau ada orang yang umpam, mau berjamaah secara estafet Kita jangan obidah oh, Nggak boleh Ada ada marjanya Ada rujukannya. Kalau kita umpamanya ke-keah Saya mah sendiri juga berjamaah Saya tetap sendiri Itu boleh, itu bagus Nah saya begitu Kalau umpamanya ada Para duat, para ustad gitu ya Ada tabrik akbar, syekh Istiqlal, sholam Saya juga ada Bagaimana mau sholat asar di jama karena syafar mau pulang gitu ya orang-orang mau berjamaah saya sendiri dan sempat ketika saya mau sholat asar di jamaah siklah beberapa duatnya truk di belakang saya saya bingung nih nih Ustadz nih saya bilang Afan sendiri-sendiri aja ya saya bilang gitu aja sedih-sendiri kalau antum berjamaah silakan saja saya sendirian Umpamanya oh, harus sendiri-sendiri, senar. Ya nah, harus, ini pendapat saya aja. Nanti kalau mau diskus, lah sholat. Jangan sekarang. Akhirnya semuanya sendiri-sendiri. Beres, baru nyamperin. Saya bilang, saya pernah bertanya kepada Masi Heran, ada saya Ali, ada saya Masyur, ada saya Musa, sama saya Salim. Waktu itu masih menyatu di Jakarta. Saya tanya masalah itu. Jadi kalau umpamanya kita musafir banyakan, sholat duhur bersama Imam Rawatib beres sholat duhur, kita mau jamah dengan asar karena ada uzur. Apa boleh? Apa namanya? berjamaah atau harus sendiri-sendiri? Nah, kelihatan berempati ngobrol dulu, yang menjawab kemudian si Ali Hasan Alladhi arwah, Alladhi yunasibu sunnah kata beliau, yang sesuai dengan sunnah, amsaluhu roda sholatlah sendiri-sendiri dimana? kenapa? karena Lianna hadil jamaah tu ila deklaril jamaah. Karena jamaah tersebut menyebabkan berulangnya jamaah. Nanti kan asar akan ada jamaah kan dan mereka lebih berhak karena imam tetap di sana, karena mukim di sana. Kita pendapat dan menurut mereka tidak boleh ada jamaah kedua di satu masjid yang di sana ada imam rawat. Oleh karena itulah. Maka sholatlah sendiri-sendiri. Tapi boleh enggak ada ada orang yang berjamaah istilahkan saja. Kita jangan salahkan. Karena ini masalah istihadie ya dan ada istihad ulama yang membolehkannya. Allahualam. Assalamualaikum warahmatullah. Ustadz, apakah kita boleh mengucap kata Allah di tempat yang kotor? Misal berkata masya Allah di tempat sampah? Tidak boleh Di WC gitu ya Di jarian-jarian di tempat sampah Tidak boleh Kecuali kalau tidak dilisankan Hanya di dalam hati boleh Ketika kita di WC lagi jongkok Atau lagi duduk karena klosetnya duduk Kita boleh berdikir Dengan hati Ingat kepada Allah dalam hati Ingat surga, ingat neraka gitu ya Tapi yang tidak boleh adalah Dikir secara lisan itu yang terlarang Bagaimana seorang istri Yang menjadi Istri kedua, tiga, atau empat Apakah e, Di akhirat juga menjadi Istri yang kedua, ketiga, dan keempat Bahkan <tik> Mariam Siapa Maryam, Ibunya Nabi Isa. Punya suami tidak di dunia? Tidak. Di akhirat dia akan menjadi istri Rasul. Demikian juga Asia. Siapa Asia? Istri Fir'aun. Suaminya ke mana? Ke neraka. Asia juga akan menjadi istri Rasul. Berdasarkan sabda Nabi Isaul yang suhi. Sebagaimana kesuhihan yang dijelaskan oleh saya Salim dalam kitab Suhi Fisosul Anbiya. Oleh karena itu, Nabi istrinya di dunia banyak, di akhirat juga begitu. Termasuk, umpamanya seorang suami punya empat istri, dan semuanya masuk surga. Apakah di akhirat akan berkumpul lagi? Iya. Ditadun lagi? Iya. Semburu dong? Enggak, karena apa? Semburu itu penderitaan. Di sana enggak ada penderitaan. Allah azza wa jalla membersihkan seluruh hati orang-orang yang akan masuk surga, dibersihkan dari iri, dari dengki, dari hasad, dari benci, dari permusuhan, termasuk juga dari rasa cemburu. Bisa Misangga sangat mungkin Allah Maha pengatur hati. Sekarang jangankan begini. Jangankan begitu kata. Sekarang begini seorang dua orang Uh, suami istri Satu pasang suami istri Punya Anak Sulung Dia disayangi 100% oleh Kedua orang tuanya Lahir anak kedua Apakah Cinta orang tua ini Terbagi 250 kesini 50 kesana Enggak dua-duanya tetap dapat 100% nih. 100% itu 100% uniknya matematika perasaan itu kayak begitu jadi ini tetap 100% tidak sedikit pun berkurang ya perhatian juga begitu itu juga tetap 100% apakah si kakaknya cemburu kepada adiknya gara-gara kamu tuh uang jajan saya yang harusnya 10 ribu sekarang jadi 1000 apakah begitu? Gara-gara kamu, perhatian orang tua jadi ke kamu, ke saya kurang perhatian. Gitu. Enggak, dia ikut sayang, dia ikut menyelus-nyelus gitu ya. Ikut menciumi, ikut seneng gitu. Kalau umpamai adiknya sakit, dia juga sedih gitu kan. Bro lagi, anak ketiga. Apakah menjadi 33% masing-masing? Enggak, semuanya dapat 100% juga. Dan anak pertama dan kedua, apakah cemburu? Enggak, sayang, seneng. Ih, malah umpamai nanti... Nanti bikin lagi yang keempat ya Minta lagi yang keempat Gak ada rasa cemburu Itu di dunia bisa begitu Sama-sama unsur perasaan Sama-sama masalah cinta dan Kasih sayang Gitu ya Kalau di dunia bisa begitu Apalagi di akhirat Tidak ada rasa cemburu Pokoknya walaupun menjadi istri kedua ketiga keempat Dijamin tidak ada penderitaan Tidak ada sakit hati Tidak ada cemburu Tidak ada hal-hal yang Membuat tidak nyaman Apakah dalam perang suriah Berlaku tawanan wanita syiah Sebagai tawanan orang kafir Yang boleh diperlakukan seperti Pada perang zaman nabi dan sahabat Perlakuan nabi dan para sahabat Kepada para tawanan perang Adalah syariah kalau itu jadi syariat Islam di zaman itu, maka itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Apabila salah seorang anggota keluarga wafat setelah mengantar keluarganya yang lain untuk berangkat haji, lalu apa yang harus dilakukan? Tetap berangkat haji atau mengurus mayat? Tetap berangkat haji, nanti ketiduran. Kalau Umar nuh berangkat mati, tuh gimana? Kalau mengurus jenazah dulu, pesawatnya? Nggak bisa nunggu Tunggu ya saya ngurus ini dulu 5 menit Nggak bisa Ditinggal Ya mungkin itu ujian Tetaplah berangkat Apa namanya itu Serahkan kepada Yang ada. Sudah dulu sampai sini Pertanyaan masih banyak Tapi waktunya sudah lebih Insya Allah kita akan berjumpa Untuk Sabtu dan Ahad depan Insya Allah ada Ustadz Abu Ihsan ya Al-Medani, silakan saja nanti diikuti perkembangan berita dan belum ada perubahan. Sabtu di Cipaganti, Ahad di Anur. Mungkin nanti akan diumumkan oleh panitia. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillahirobbil alamin wassalamu alaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukuran Jazakallah kepada Ustaz Abu Haidar atas materi yang telah disampaikannya dan mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat bagi kita semua dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para pendengar Radio Raja Bandung yang telah memberikan atensinya dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke SMS kami Namun maaf tidak semua SMS bisa dibacakan Karena keterbatasan waktu yang ada Insya Allah kita akan berjumpa kembali Dalam forum kajian ini Di waktu-waktu yang datang Insya Allah uh, Para pendengar Rado Raja Bandung uh, Sebelum kami tutup Kepada pendengar Radio Raja Bandung yang akan memberikan donasinya bagi kami uh, Insya Allah kami akan uh, membagikan buku mengenal dan mewaspadai penyimpangan syiah di Indonesia yang diterbitkan uh, oleh yang merupakan buku panduan dari MUI Pusat dan kami memerlukan dana bagi untuk penggantian cetak Uh, buku tersebut karena Dananya juga akan digunakan oleh Penerbit untuk mengulangi Percetakannya Dan begitu pula dengan ongkos kirim Dari Jakarta ke Bandung Bagi anda yang akan uh, Memberikan donasinya Kepada Kami, kami silakan Anda menghubungi kami Di nomor 081 1227 1476 Pada para pendengar Rado Bandung Kami persilakan uh, Bisa melalui SMS Ataupun telepon Juga di nomor 08112271476 Yang akan memberikan Donasinya bagi Pengumpulan dana untuk uh, Membagikan buku Buku panduan dari MUI Mengenal dan mewaspadai Penyimpangan syiah di Indonesia uh, Untuk dibagikan kepada Al-Muslimin, Al-Muslimat uh, Umumnya yang ada di kota Bandung Yang insya Allah akan dibagikan Pada pelaksanaan Dauroh Dan juga pada Kesempatan-kesempatan yang lainnya Ya'watulimana, eh, jalanulahi wabarakum Para pendengar Radio Bandung Kami ulangi kembali Tentang uh, Informasi kajian, hadirlah kajian Islam ilmiah. Tema kajian membentengi akidah, akhlak dan keluarga di masa fitnah Yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Abu Ihsan Al Maidani. Waktunya pada hari Sabtu, tanggal 30 November tahun 2013 pukul 16.00 sampai dengan maghrib, bertempat di Masjid Besar Cipaganti, Kota Bandung di Jalan Cipaganti nomor 85 Bandung. Dan pada hari Ahad, 1 Desember tahun 2013 pukul 09.00 sampai dengan Zuhur, Bertempat di Masjid An Nur PT Bio Farma Jalan Pasteur Nomor 28 Bandung sebelah timur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kami akan kembali menggabungkan diri dengan Radio Raja Cilengsi untuk kita mengikuti acara-acara.